Inilah 95 FM Istana Radio Bujonegoro yang dipancar teruskan dari Jalan Mungin City 126 Bujonegoro. Kerabat di sana dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menginjak acara selanjutnya, yaitu acara Jimat Sajian Malam Jumat. ...acara yaitu bernuansakan misteri dan mistik pada malam hari ini. Nah, kerabat di sana dimanapun Anda berada di acara ini, Anda bisa mengirimkan cerita-cerita misteri... ...baik itu pengalaman pribadi atau mungkin orang lain. Untuk itu, Anda yang punya cerita misteri, Anda bisa kirimkan langsung ke Studio Radio Istana FM... ...di Jalan Mungin City 126 Bujonegoro, baik itu diketik atau ditulis tangan. Atau Anda bisa inbox di Facebook Ibanuas Moro atau email saja di banduan dari Istana app yahoo.co.id siaran Istana ini juga bisa anda tingalkan lewat live streaming kita di www.radioistanabujangogoro.co.id kerabat Istana di manapun anda berada satu informasi kembali bagi kerabat Istana khususnya pecinta acara jimat atau jimaters jimaters di manapun anda berada Radio Istana FM setelah yaitu mengadakan wisata di Pulau Bali kini Radio Istana kembali akan mengadakan adakan wisata religi dengan tujuan nanti di Astana Mangadek yaitu di kaki atau di lereng Gunung Lawu tepatnya di Pangeran Sambernyowo, makam Pangeran Sambernyowo. kemudian nanti ke Astana Giri Bangun yaitu makam Presiden Soeharto dan di makam Pangeran Samudra dan Dewi Ontrawulan yaitu di kawasan Gunung Kemukus Selain itu, jimatres-jimatres yang ingin ikut nanti juga akan diajak berwisata ke Candi Cetol Yang saat ini sedang ngehits ya Candi Cetol, kemudian di Cemoro Sewu dan diajak berbelanja untuk persiapan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Yaitu di Pasar Klewer Solo Biaya murah, biaya murah Biaya murah hanya Rp175.000 Hanya Rp175.000 Ini perangkatnya. Pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 ya Berangkat tanggal 30 April 2019 Nah bagi kerabat istana yang ingin ikut silahkan Anda bisa daftar langsung Ke Studio Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bujonegoro Atau bisa telepon di nomor 0852-338-3135 37. Kemudian kerabat istana radio istana juga kembali akan mengadakan umroh ya Memberangkatkan umroh dan saat ini jamaah umroh istana sudah berada di Madinah Dan insya Allah nanti bulan Maret ini juga akan memberangkatkan kembali Nah untuk kerabat istana yang ingin ikut umroh bersama radio istana Dengan proses aman resmi dan amanah anda bisa daftar di Radio Istana ya. Ini ada pemberangkatan Umroh bulan Maret. Berangkatnya Insya Allah nanti tanggal 20 Maret 2019 ini ya. Dan pesawat yang kita gunakan adalah Garuda. Ini untuk hotelnya kurang lebih jarak 250 meter dari Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram ini ya. Nah Umrohnya 3 kali biayanya hanya 23.500.000 rupiah. Biaya hanya 23.500.000 rupiah. Nah, syaratnya untuk daftar hanya membawa KK, KTP, dan surat nikah. Anda langsung ke Radio Istana FM lebih jelasnya ya. Di Jalan Mungin City 1267 Negoro atau ke rumah beliau Bapak Yaimif Takurohman di Desa Mbilo Pumpungan Kalitidu atau bisa menghubungi nomor Kajibagong 0852-338-31337. Nah, bagi kerabat istana juga, ini saya umumkan untuk kerabat istana di dimanapun Anda berada, mungkin Anda juga punya hajatan. Baik itu menikahkan putra-putrinya atau sunatan, pingin MC manten, MC dangdut, atau mungkin hiburan campur sari istana, ketoprak wayang kulit, Anda bisa juga datang ke Radio Istana FM. Di Jalan Mungin Siti 126 Bejonegoro, komplit ini semua ada ya. Terima kasih malam hari ini yang sudah absen dan tentunya mendengarkan acara jimat pada malam hari ini. Terima kasih untuk Jimatres-Jimatres yang malam hari ini sudah absen di grup Jimatres Istana FM juga terima kasih. Uh, Mbak Seni ya yang ada di kawasan Pagerwesi selamat malam. Ini salam Jimatres dari saya untuk Anda. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres Amin Kucing yang ada di kawasan Kandangan Trucuk ini juga selamat malam. Bang Imam yang ada di Budu Purwo Asri, Kediri Utara, ini juga terima kasih selamat malam, salam Jimatres. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres malam hari ini, yaitu Konting Bucah Klaten yang ada di kawasan Pontianak ini salam jimatres ya. Kemudian terima kasih Nurkolis, Lekmat juga terima kasih, Sampo uh, aktif ya yang dari Sukiwaras, kemudian Aldi Susanto yang ada di Wadung Kecamatan Sukoduban. Nah, Uh, untuk jimatres-jimatres yang dari Wadung Insya Allah tanggal 15 uh, Maret nanti Anda bisa ketemu saya di rumahnya Mbak Ndam Wadung Dalam acara wayangan ya Siang hari insya Allah Kemudian terima kasih untuk jimatres Beni Yang ada di Jati Sokotuban Salam jimatres Nanda Bersama kawan-kawan 9B SMP 1 Dander Kemudian Ferry Acil yang ada di Kaliasin Jimatres Siluman dari Poh Bokombalen Kemudian salam cimaters Mujianto Kedungrejo Dander. Kemudian salam cimaters dari Senori Tuban di Tobahtiar Kono Kono Warkop Widi Sumberarum Dander. Kemudian Faal dari Surabaya, cimaters Van dari Salekalitidu RT6 Gang Asem Sewu. Kemudian Afif dari Barong Kidul Ngampal Sumberjo. Salam cimaters Ucil dan kawan-kawan di Nusa dua Bali. Ya kemarin kita juga ke Bali. Nah, ya kalau mungkin kemarin Anda bisa uh, bersama saya di Bali Karena kemarin saya di Bali 4 hari ya Kemudian terima kasih Jimatres Aju dari Penggik Ngasem Kemudian Jimatres Agung Cik dari Padang Mentoyo Kemudian Muhammad Hadi Santoso Cancung Lemah Gese Mbu Ya, Tadi siang saya juga berada di Uh, di Bulan Tepatnya di rumah bapaknya Imin Gembor Tadi malam, uh, tadi pagi ya. Kemudian Cimatres Ardika Maulana Di desa Sukoharjo uh, Rio dari Balen Kemudian dari Kali Gedi Senori Tuban uh, Mon Emon, kemudian Diki yang dari Pumbungan Kali Tidu, selamat malam Salam Cimatres dari saya Kemudian salam Cimatres uh, Kosim Dari Tuban Kemudian dari Kai Papua Barat, ya terima kasih Jimatres Mas Arif ya dari sana. Terima kasih juga untuk Jimatres M Imam Bukhari yang ada di Pring Kanor Bujonegoro, Jimatres Sandra Tanjung dari Jodik Sofi yang ada di Kalimantan, Muhammad Saim Pulesungan Kapas dari Wonocolo Yogi, terima kasih. Kemudian dari Jimatres Sandi Pengkok. Kemudian terima kasih Jimatres Hafiz Sugiwaras Bujonegoro. Salam Jimatres Johan yang ada di Cekalang, Soko, Tuban. Kemudian terima kasih untuk Jimatres dari Hakim Jampet Ngasem, Maul dari Bujonegoro, Ngerau. Kemudian salam Jimatres Rohman Kablu Tunjungan, Soko. Dari Aziz Tempelokorjo Kecamatan Gayam, Trendy Butoh Ngasem, Aldi Sitomukti Kenduruan kemudian Jimatres Vinto dari Simorejo, Kecamatan Kanor, Jimatres Muhammad Al-Finto Mbakalan, kemudian terima kasih Ilham Hoshikaki dari Melaten Kalididu, Iqbal Semen Pikir Kapas, Mas Rupi Mas Antok Mojo Malang, Danang Kumorejo Parengan, Jimatres Bapak Sain anaknya, Dimas Bidawa anaknya Bapak Sain Sendangagung Sumberjo, kemudian Khambali Barong Ampal, Lekso Ngahsinan Padangan Kitu Kemudian Jimatres Adi dari Desa Jati Soko Rizki Dwi Kurniawan Soko Bungur Kanor, kemudian Sulis ja Sugian Jatirogo, Jimatres Ardi Prabowo dari Cendono Padangan, Dwi Pamuci dari Wotan Ngare Tidu, Aldi Susanto Wadung Kecamatan Sokotuban, Jimatres yang ada di kawasan Malang ini ada Mas Andi, ya terima kasih Jimatres yang dari Malang. Arisaditia, tapelan kapas, huda, penggik ngasem, hengki berenggolo, Ardi Sukotuban, kemudian cimateres santri dari Pesmatman 1 Bojonegoro, kemudian salam cimateres teguh Simokrapia Sukotuban, kemudian terima kasih dari Boganging Afif, kemudian Darmawan Balung Cabi Gedung Adem, salam cimateres Eko Setiawan Babat Lamongan. Kemudian terima kasih Sengoro Bumi Mufid Kumpul Rejo Kapas, kemudian Diki Payak Sokosew, Andi Wotan Sumberjo Kemudian terima kasih Jimatres Muhibin Al-Aziz Megali Kedung Adem, Koilul dari Temayang, Roni Bakalan Kapas, Fudin Mayang Kawis, Rizki Sidorejo Kedung Tuban Blura, Imron Prambatan Balen. Terima kasih malam hari ini sudah bersama tim Jimat tentunya. Terima kasih juga untuk seluruh jimatres, jimatres dimanapun Anda berada yang uh, sudah absen, belum bisa saya absen satu persatu, sabar dan mungkin semua nanti tidak bisa terabsen, mohon maaf. Kritik saran masih saya tunggu ya di Istana Radio Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Akhirnya dari studio, saya Ki Banu Asmoro bersama seluruh kerabat kerja tim jimat mengucapkan selamat mendengarkan acara jimat malam ini.